Al-Mu'slim, Yogyakarta, membenarkan aqidah berdasarkan Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Segala puji kita panjatkan pada warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji kita panjatkan pada Allah Robb semesta alam. Wassalamu'alaikum was warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji kita panjatkan pada Allah Mungkin-mungkin tercurah pada tujuan kita Nabi Muhammad SAW Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah Wa risqon tayyiba Wa amalan mutakabbalah Ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Dan riski yang tayyib, riski yang halal Serta kami mohon kepadamu amalan-amalan yang diterima Allahumma ina nas'aluka Imanan la yartad Wa naiman la yanfad Wa murafakata Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Fi a'la jannatil khulub Ya Allah kami mohon kepadamu juga Iman yang tidak terputus Dan kenikmatan yang tetap terus ada Dan mungkin-mungkin kami semua Dekat dengan Nabimu ketika berada di surga nantinya kelak Allahumma amin pertama-tama kita bersyukur pada Allah di kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita semuanya diberi sehat umur panjang dan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita kebaikan yang banyak dan mungkin-mungkin kita semuanya juga diberi petunjuk oleh Allah untuk menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setia, dapat menjalankan syariat-syariat beliau dengan baik, dan kita juga mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan juga hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka penggalangan dana untuk Rami Zaid bin Sabit. Bapak Camat, Bapak Setiawan Juga Bapak Darusman ya, Dari Polsek Kecamatan Panjatan Terus Bapak Muryono Dan juga Poro Toko Masyarakat, Poro Kiai Yang turut hadir di kesempatan kali ini Mudah-mudahan Pemimpin-pemimpin kita semua selantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terus dibimbing dalam kebaikan Dan kita pun mendapatkan manfaat-manfaat kebaikan Dari binaan, dari arahan para pemimpin kita yang ada Allahumma, amin Yang ketiga Kami kali ini diberi kesempatan untuk mengisi Barangkali secara Garis besar cuma tahu nama kami saja Dan tadi sudah disinggung oleh Pak camat juga Asal Saking Ambon Namun perlu enggak saya jelaskan Lebih rinci lagi perkenalan Perlu Yang pertama Nama Muhammad Abdud Wasikal Esteniku lulusan Saking Universitas Gejah Mada Jurusan Teknik Kimia Kemudian MSC Master of Science saking King Saud University di Kota Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Kemudian selama belajar di UGM maupun di uh, Kota Riyadh Saudi Arabia, Kerajaan Saudi Arabia, itu kami menimba ilmu dari para ustaz dan para ulama juga belajar bahasa Arab dan dasar-dasar Islam Dan saat ini setelah pulang dari Saudi Arabia tahun 2013 Tepatnya di bulan Maret 2013 tadi Kemudian mengasuh pesantren yang bernama Darussolihin tepatnya berada di dusun Warak, desa Giri Sekar, kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Paling dekat dari sini lewat Jalan Siluk Imogiri. Itul ke selatan sampai dapat Terminal Panggang, lantas belok kiri ke arah Baron. Jadi kalau mau berkunjung ke Baron misalnya rekreasi bisa mampir ke tempat kami terlebih dahulu itu sekitar kalau dari sini sekitar satu jam perjalanan. Namun kami tadi dari arah barat kemarin dari hari Jumat pagi ke daerah Batur, Jawa Tengah, Banjarnegara, kemudian beralih lagi ke Banjarnegara di bawahnya, terus ke Purwokerto, terus Banyumas. Dan tadi pagi bar subuh di Purworejo Lantas setelah uh, dari situ Di daerah pesisir selatan sana Lantas menuju atas sini Di Panjatan Saya kira tadi perjalanan dari Purworejo selatan Tadi sekitar 1 jam lebih Ternyata hanya 30 menit Jadi tadi sebenarnya saya datang lebih dulu karena saya lihat masih kosong, saya jalan-jalan dulu tadi keluar. Terus jam setengah songo baru saya hadir di sini. Jadi saya mohon maaf, uh, tadi telat dari Pak Camat. Sebenarnya saya lebih dulu. Tadi jam setengah walu tadi di sini. Kemudian, uh, karena biar nggak bosan di sini, saya cari angin segar dulu di, di luar. Baru balik, tadi setengah sembilan ke sini. Cukup nggih? Perkenalan? Ngi? Ambonnya kalau jenengan kenal marga Tuasikal niku saking Maluku Tengah. Sakniki jabat sebagai bupati keluarga kula, Jadi bupati itu keluarga Tuasikal sudah sekitar 20 tahun. Jadi dari marga ini terus sampai orang bosan di sana. Itu lagi, itu lagi. Tuasikal di sini ada barangkali Iya pak, ini kok saudara kula langsung Dipanggil pak di satu sekolah kali ibu kula dulu Dulu ya, Pak Hatta tuas Nanti kalau sering ketemu Sampaikan salam aja untuk beliau Kadang saya kalau ketemu beliau kasih buku Dia biasanya bawa ke kantor Bagi-bagi teman waktu itu Kadang buku-buku Ramadan tak bagi gratis lewat om saya langsung saya panggil om. Ya. Dari saat nikah dulu tabonnya itu di tempat beliau di Jalan Kolombo. Nggih, ya, awalnya dulu keluarga tua sekali Jalan Kolombo. Terus pas nikah berangkat dari situ. Lahir saya lahir tahun 84. Ya, 34 tahun. Mohon maaf penampilannya kayak anak muda di sini, ya memang kayak begini asli enggak dibuat-buat ya. Kalau enggak keriting ya ibu saya rambutnya lurus. Kalau agak putih enggak kayak orang Ambon, ibu juga masih putih. Ya, Bapak Aceh yang keriting. Jadi rambutnya agak ikal seperti ini. Ya beda dengan om saya, Om Hatta, agak rambutnya keriting. Betul nggih, Pak Jamat. Nah, itu. Cukup? Cukup nggih perkenalan nggih. Sekarang kita bahas dari bulletin Saya biasanya kalau ngisi ini dengan menggunakan bulutin. Ada di situ judulnya sugih belum tentu bahagia. Sugih belum tentu bahagia. Maaf niki Pak Camat niki bahasane campur-campur, soalnya lagi belajar bahasa Jawa. Ya, bisa dimaklumi. Nggih, kita lihat apa tujuannya membahas ini. Tadi sebenarnya sudah disinggung Pak Camat. Sebenarnya materi saya sudah rampung tadi ketika Pak Camat singgung. Ya tujuannya di sini biar kita ketika memiliki harta bisa memanfaatkannya untuk jalan-jalan kebaikan. Di antaranya kita gunakan untuk yang wajib untuk nafkah, kita gunakan lagi setelah nafkah itu memperhatikan zakat, kemudian setelah kita memperhatikan zakat nantinya memenuhi sodako-sodako sunnah. Nah kita pahami dulu. Bagaimana kebahagiaan hakiki itu seperti apa Mungkin dibaca Ustaz Luqman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah Sukih belum tentu bahagia Kebahagiaan hakiki Allah Ta'ala berfirman Man amila salihan min dakalin au untha Wahu mu'minun falanuhyiannahu hayatan tayyibah Barangsiapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Ini adalah balasan bagi orang mukmin di dunia, yaitu akan mendapatkan kehidupan yang baik. Baik, Berarti yang pertama di sini sebutkan untuk dapat kehidupan yang baik berarti kehidupan bahagia. Kehidupan yang baik atau bahagia dasarnya apa? Man amila solehan Yaitu beramal soleh Maka modal untuk bahagia Baik kita laki-laki maupun perempuan modalnya itu amal soleh Dan di sini juga disebut mu'minun Berarti disebut Beriman Tanpa iman dan amal soleh Orang tidak akan mendapatkan bahagia Itu dasarnya dulu Buktinya banyak sekali kita lihat orang yang punya harta melimpah karena tidak punya iman Dan juga tidak punya akhidah yang benar Tidak dididik juga dengan ketakwaan yang benar Akhirnya mencari kepuasan yang lainnya Kalau dia tidak sampai dapat kepuasan-kepuasan yang ada Bosan dengan kehidupan yang ada Dan akhirnya depresi, akhirnya stres dengan kekayaannya juga Bisa jadi dia bunuh diri Ya Ada kasus seperti itu Padahal dia bahagia punya harta. Bukan jadi jaminan. Yang jadi jaminan adalah jika iman itu ada, amal soleh kita juga ada. Iman itu bagaimana? Iman itu kalau memiliki lima hal. Yaitu para ulama sebut lima hal ini. Qaulun wa amalun wa qadun yazidu bito'a wa yang kusubil ma'asiyah. Ya namanya iman itu kalau memiliki lima hal Satu perkataan harus ada Dua amalannya harus ada Tiga keyakinannya harus ada Empat iman itu bertambah dengan ketaatan Lima iman itu berkurang karena maksiat. Coba saya ulang tadi Iman itu ada berapa poin yang mesti dipahami? Lima satu Satu apa? Perkataan Dua Amalan Tiga Keyakinan Empat Iman bertambah dengan ketaatan Kita ibadah-ibadah terus iman bertambah Lima Iman itu berkurang karena maksiat Adanya maksiat buat iman kita itu berkurang Maka kalau kita beriman Lima hal ini harus ada dan harus dimiliki Maka orang beriman Gak cukup saja dia misalnya Kaitannya dengan kalimat La ilaha illallah Cuma ucapkan la ilaha illallah Tidak cukup seperti itu Harus amalkan Harus yakini Ya Harus amalkan Harus yakini Kalau dia amalkan Dia yakini kalimat tadi Baru kalimat tersebut bermanfaat Makin dia imani di kalimat Allah, maka imannya bertambah. Jauh saking iman terhadap kalimat tadi, imannya berkurang. Ayat berikutnya lagi Ustaz. Masih lanjutan dari An-Nahl di atas. Dalam lanjutan ayat di atas disebutkan, وَلَنَتْزِيَنَّهُمْ أَطُرَهُمْ بِأَسَّنِ مَا كَانُوا يَعْمَدُونَ dan sesungguhnya akan kami berikan, akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Orang beriman akan diberikan balasan dari apa yang dikerjakan, bahkan kita dapat balasan lebih. Bapak, Ibu, Ibu, surga itu, itu balasan lebih bagi kita. Itu bukan balasan yang berimbang, namun berkat rahmat Allah kita dibudahkan masuk surga. Di surga nanti kita dapatin nikmat-nikmat yang kita tidak pernah lihat di dunia. Maka disebutkan tentang sifat surga itu ma'okhfiyalahum. Di sesuatu surga itu adalah sesuatu yang disembunyikan bagi mereka yang masuk surga. Asalnya mereka tidak tahu dapat nikmat seperti itu. Masih jadi rahasia. Dan juga balasan ini. Ada yang punya nama yang sama namun tetap tidak Mungkin. Nama yang sama ini sifat-sifatnya jadi sama. Di Kulon Progo ini ada sungai apa? Nah, sungai apa namanya? Serang. Serang. Itu yang jembatan besar nih, enggih? Progo. Ah, sungai itu. Kalau di surga sungai bukan hanya satu jenis. Kalau disebutkan dalam ayat Al-Quran sungainya itu ada empat jenis. Ya dari sisi rasa ya. Yang pertama itu sungai air yang bening Yang kedua itu sungai susu Yang ketiga itu sungai madu Yang keempat itu sungai komer Saya ulang, empat tadi Coba yang pertama sungai air, air yang bening Yang kedua susu tadi Yang ketiga madu Yang keempat komer Nama mungkin kita temukan ini di dunia, air bening kita temukan. Namun tidak sebening, tidak sesegar, tidak seenak yang ada di surga. Di surga lebih daripada itu. Susu di dunia itu putih, di surga lebih putih lagi daripada itu. Susu yang ada di dunia kalau kita diamkan beberapa hari akhirnya mengalami fermentasi dan rasanya itu berubah. Madu, madu juga demikian, manisnya masih kalah jauh dengan manisnya madu di surga. Kemudian yang keempat itu khamar. Khamar di dunia memabukkan. Haram atau tidak? Haram. Ya, bagi orang muslim meyakini ini haram ini khamar. Namun di surga malah jadi nikmat karena jadi sesuatu yang kita nikmati dari sungai-sungai surga yang ada. Kalau kumeridunya sifatnya itu memabukkan dan dihukumi haram, ya, ya kumeridunya di dihukumi haram. Namun dapat balasan jika kita tahan ini nggak nikmati dunia, Allah beri balasan nanti di surga dengan dapati minuman kumer yang jauh lebih nikmat daripada apa yang ada di dunia. Nah terus begitu pula Allah taala berfirman di bawahnya lagi. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman, "Wal ladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanabawwi'anna hum fit-dunyaya hasanah wa la ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahuinya. Nah, di sini suruh hijrah. Hijrah itu pindah tempat. Dari negeri kekufuran pergi ke negeri yang lebih baik. Namun kalau negerinya sudah sama-sama ya Islam, ya Islam, Ya enggak perlu hijrah. Nah, ketika berhijrah ini dia itu berhijrah dari saat dia itu dianiayanya ke tempat yang lebih bagus, maka dapat pahala di akhirat. Berarti karena hijrah ini karena amalan. Berarti karena amalan inilah yang jadi sebab kita juga dapat kebahagiaan. Di sini dibicarakan kebahagiaan di akhirat. Ayat yang berikutnya lagi. Di bawahnya. Wa istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya jika kamu mengerjakan yang demikian. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan keutamaannya. Koran surat ayat tiga terus kalimat selanjutnya kedua kedua ayat ini menjelaskan balasan di akhirat bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Nah itulah balasan karena istighfar. Istighfar bagaimana istighfar? Baca istighfar. Astagfirullah atau astaghfirullahaladhim atau astaghfirullah atau Ini juga balasan bagi orang yang mau bertobat. Tobat itu punya tiga syarat penting. Tobat itu punya tiga syarat penting. Kata Imam Ibn Qasir dalam kitab tafsirnya beliau katakan Taubat itu kalau terpenuhi tiga syarat Satu menyesal Dua itu meninggalkan maksiat Tiga bertekad tidak mau mengulanginya lagi Coba diulang syarat taubat Tiga yang penting Satu menyesal. Satu apa? Menyesal Berarti maksiat yang dilakukan dahulu dia sesali Sedih saya pernah buat maksiat semacam itu Yang kedua meninggalkan maksian berarti tidak dilanjutkan kalau tadi masalah minum minuman keras misalnya motobat ini udah tinggalkan minuman keras nggak lanjut yang ketiga apa? bertekad tidak mau mengulangi lagi di masa akan datang dikatakan di sini punya azam atau bertekad kalau dia melakukan kesoliman stop itu dan bertekad tidak mau ulangi lagi di masa akan datang kalau dia makan harta yang haram karena pekerjaan yang haram, dia berhenti dari pekerjaan yang haram tadi, ganti dengan pekerjaan yang baru, dan tidak ingin balik lagi ke pekerjaan yang lama. Kalau dia itu selingkuh, dia itu berzina, maka dia tinggalkan masanya tadi, ganti lagi dengan dijadikan diri lebih baik. Dan bertekad tidak mau ulangi lagi. Tiga syarat tadi. Apa ulang tadi tiga syarat tersebut? Satu, menyesal. Dua, Meninggalkan tiga bertekad tidak mengulanginya lagi. Maka disuruh istighfar, disuruh bertobah. Maka dikatakan akan mendapatkan balasan yang baik di akhirat. Dua ayat tadi mencarakan kebahagiaan di akhirat. Berarti kebahagiaan di akhirat didapati. Karena iman amal soleh. <coughs> karena beriman dan amal soleh. Ayat berikutnya lagi. Begitu pula Allah Ta'ala berfirman. Kul ya ibadil ladhina amanut لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ قَتَقَنَّ لَا أَيُّ حَمَامَكُ يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ أَنَّ النَّاسَ يَنَافِسُونَ فِي الْخَيْرَاتِ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ quran surat Az-Zumar ayat 10. Nah, di sini disebutkan tentang orang yang sabar. Dikatakan orang yang bertakwa dulu, di dunia diberikan kebaikan, kemudian di akhirat juga diberikan biqoir isaban tanpa batas karena dia bersabar. Berarti dengan iman dan amal soleh dapat ganjaran kebaikan di dunia diperoleh juga kebaikan di akhirat. Terus ada kalimat di atasnya inilah Inilah empat tempat dalam Al-Quran yang menjelaskan balasan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ada dua balasan yang mereka peroleh, yaitu balasan di dunia dan balasan di akhirat. Itulah dua kebahagiaan yang nantinya mereka peroleh. Ini menunjukkan bahawa mereka lah orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Berarti kita orang beriman, ya kebahagiaan yang akan diperoleh itu dunia dan akhirat. Dunia ada rasa tenang. Di dunia itu ada rasa cukup Di akhirat nanti Dapat surga dan berbagai Kenikmatan yang ada termasuk selamat dari neraka Maka akan dapat kebahagiaan semacam itu Nah terus salah satu bukti Dari Ibnu Taimiyah Bagaimana orang bahagia Walaupun dia mungkin berada dalam sel Atau dalam penjara karena kesalahan Atau karena mungkin dia Dizulim Kita lihat kisahnya disebutkan oleh muridnya Ibnu Fayyid Dibacakan seolah al Innalaihim, rahimahullah Taala mengatakan Allah Taala pasti, pasti tahu bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada beliau. Sheikhul Islam Ibn Taimiyah. Lihat di sini katakan Sheikhul Islam Ibn Taimiyah itu orang yang paling berbahagia. Lihat bahagianya bagaimana? Padahal, kondisi kehidupan beliau sangat susah, jauh dari kemewahan dan kesenangan duniawi, bahkan sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang beliau alami di jalan Allah Ta'ala Yaitu berupa siksaan dalam penjara, ancaman dan penindasan dari musuh-musuh beliau Namun bersamaan dengan itu semua Aku dapati bahwa beliau adalah termasuk orang yang paling bahagia hidupnya Paling lapang dadanya, paling tegar hatinya dan paling tenang jiwanya Terpancar pada wajah beliau sinar kenikmatan hidup yang beliau rasakan kami, yaitu murid-murid, ibnu -murid, Taimiyah, jika kami ditimpa perasaan gundah gulana atau muncul dalam diri kami perasaan-perasaan buruk, atau ketika kami merasakan kesempitan hidup, kami segera mendatangi beliau untuk meminta nasihat. Maka dengan hanya memandang wajah beliau dan mendengarkan nasihat beliau serta-merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin, dan tenang. Lihat tanda bahagianya, Ibn Taymiyyah tidak punya harta bang. Namun dia punya ilmu dan iman Ketika murid-muridnya itu Lagi sedih, lagi berduka Lagi ada masalah Cuma memandang wajah Dari gurunya Ibn Taymiyyah murid muridnya katakan Kami langsung hilang tadi masalah-masalah Ini juga dikatakan oleh para ulama Nazrul mu'min illal mu'min Layajlul qal Memandang mu'min Pandangan mukmin Pada mukmin yang lainnya Bisa mengkilapkan hati Hatinya jadi terang Hatinya jadi lapang Cuma karena kumpul dengan orang-orang yang baik Jadi ini jadi pelajaran Bapak ibu-ibu Jika kita ingin jadi baik Di antara kiatnya adalah Kumpul dengan orang-orang yang baik Termasuk di sini juga Anak-anak kita Anak-anak kita bisa jadi baik Kalau dikumpulkan juga dengan lingkungan yang Baik pula, makanya ada sekolah-sekolah Seperti RA dan MI ini Tujuannya seperti itu Supaya dibentuk lingkungan-lingkungan yang baik Namun kalau kita berada di lingkungan yang rusak Ya akan ikut rusak juga Di Situ lingkungan pemabuk Kita masuk di situ Ya bapak-bapak akan ikut mabuk juga Dengan lingkungan yang sama Namun kalau dia lepas dari lingkungan ini Hijrah, pindah lepas dari lingkungan tadi Pindah ke lingkungan yang lebih baik Maka dia pasti akan jadi lebih baik kerana masalah lingkungan. Ini lagi perkataan ulama seloislam. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah pun sering mengatakan berulang kali pada Ibnu Ibnu Khayyim, "Apa yang harus apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku, sesungguhnya keindahan surga dan tamannya ada di hatiku." Dia katakan, "Walaupun saya miskin seperti ini, susah seperti ini, taman surga ada di hatiku." Karena memang Bapak Ibu-Ibu sekalian Ibnu Taimiyah diantara rasa bahagiannya Biasanya setelah badan subuh Setelah sholat subuh Beliau diam di tempat Terus baca zikir pagi sampai matahari meninggi <tuh> Ibnu al muridnya tanya pada Ibnu Taimiyah Kenapa kamu sampai rutin baca zikir pagi Ibnu Taimiyah jawab Karena kalau saya tinggalkan Malah saya jadi lemes Jadi malas Tadi apa zikir Pagi Apa zikir pagi yang paling umum kita baca Bapak ibu ibu Ada surat surat gak yang kita baca Dalam zikir pagi Ada surat Allah Ah, huh? Surat Allah Nanti diingat surat suratnya ya. Ini Surat surat ini berulang terus ini Setiap paginya kalau bisa dibaca Yang pertama ayat kursi Dibaca sepisan dibaca satu kali Yang kedua Baca Al-Ikhlas tiga kali Baca Al-Falak Tiga kali Baca Anas tiga kali Ini empat surat ya Coba diulang Apa saja tadi? Ayat kursi Ayat kursi berapa kali? Satu kali Terus Al-Ikhlas Al-Ikhlas berapa kali? Tiga kali Al-Ikhlas pun apa lagi? Oh, itu malah jadi surat wajib itu. Ya Itu ya, Pak Kuryanam Ya, Yang ketiga apa tadi? Al-Khalaf Baca berapa kali? Tiga kali Terus yang keempat? Anas Baca berapa kali? Tiga kali dengan rutinkan ini Di antara fawaitnya atau faedahnya Allah terus jaga sampai sore Allah terus jaga sampai sore Bacanya kapan tadi? Bisa habis sholat subuh Habis sholat subuh, baca zikir bar sholat, baca zikir ba'da sholat, setelah itu jaringan baca zikir pagi tadi. Ayat kursi al-ikhlas al-falak al, -ikhlas al, -falak al Walaupun ada bacaan-bacaan yang lainnya lagi, ada yang panjang-panjang, ada yang pendek. Yang pendeknya misalnya, bismillahilladzi layakburru ma'asmih syai'un fil'ardi walafissama wa'uassami'un alim. Baca tiga kali. Ada juga dengan Yahayu Yakayyum Yahayu Yakayyum Birohmati Ka'astabis Waslidil Shani Kullahu Wal Taqilni Ilanasistor Fata Ainin. Ada ditambahkan dengan kata abad boleh diamalkan itu. Itu akan lebih menjaga kita. Diri kita bahagia dengan zikir. Ini dari pemain yang tidak punya apa-apa. Namun dia katakan dalam hatiku sudah ada taman-taman surga. Kenapa? Hatinya terus diisi dengan apa? Zikir. Dan cukup dia baca sendiri-sendiri saya Sudah dapat fawait, dapat faedah yang luar biasa Lihat lagi Dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah Begitu pula Syekhul Islam Ibn Taymiyah Pernah mengatakan tatkala beliau berada di dalam penjara Padahal di dalamnya penuh dengan kesulitan Namun beliau masih mengatakan Seandainya benteng. Seandainya benteng ini Dipenuhi dengan emas Tidak ada yang bisa menandingi kenikmatanku berada di sini. Nah, sampai dikatakan kalau benteng ini yang mengangi dia dalam penjara terbuat dari emas pun, saya berada di dalam penjara ini karena beliau disulimi di situ. Saya berada di dalam penjara ini tetap lebih bahagia karena punya iman. Karena punya apa? Iman. Enggak ada yang bisa kalahkan ini. Terus, Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah juga pernah mengatakan Sebenarnya orang yang dikatakan di penjara adalah orang yang hatinya tertutup dari mengenal Allah Azza wa Jal Sedangkan orang yang ditawan adalah orang yang masih terus menerus menawan hawa nafsunya pada kesesatan Nah lihat, maka dibedakan ada orang yang ditawan, ada orang yang di luar dari tawanan tadi Kalau Ibnu Taymiyyah itu katakan orang yang ditawan itu orang yang mengikuti hawa nafsu Akhirnya sesat Namun kalau orang itu dia bebaskan dirinya dari hawa nafsu, hawa nafsu yang jelek untuk bermaksiat, maka sejatinya dia itu lepas dari penjara Tidak tadi. Ini makna makna uh, makna majaz, <coughs> bukan makna hakiki yang <coughs> kita bahas. Terus lagi, bahkan dalam penjara pun bahkan dalam penjara pun Syekhul Islam masih sering memperbanyak doa agar dapat banyak bersyukur pada Allah. Yaitu doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah, aku meminta pertolongan Agar dapat berzikir, bersyukur dan beribadah dengan baik padamu Masih sempat di saat sujud beliau mengucapkan doa ini Padahal beliau sedang dalam belenggu Namun itulah kebahagiaan yang beliau rasakan Apa yang diamalkan ibu ini diajarkan oleh kanjeng Nabi Dibaca di akhir sholah Kalau tuntun lagi ini doa ini Doanya judulnya Doa supaya rajin bersyukur Doa supaya rajin berzikir, Doa supaya ibadahnya baik. Tak tonton, Semuanya ikuti Allahumma a'inni Allahumma a'inni Allahumma a'inni Ala zikrika Ala zikrika Ala dikirka, <coughs> wa, wa shukrika, wa shukrika, wa shukrika, wa husni ibadati, wa husni ibadati. Allahumma aini, ala dikirka, wa shukrika. Wa husni ibadati Allahumma a'inni Ala zikrika Wa syukrika Wa husni ibadati Ayo dibaca serangan Allahumma a'inni Ala zikrika Wa syukrika Wahusni ibadatik sebesar lagi. Allahumma aini ala zikrika wasyukrika wahusni ibadatik. Itu doa supaya rajin bersyukur, rajin zikir dan supaya ibadahnya bagus kepada Allah Subhanahu Wataala. Terus kalimat di bawahnya lagi. Tatkala beliau masuk dalam sel penjara hingga berada di balik dinding, beliau mengatakan: Fakuri babaynahum bisurilahu babum batinuhu fihi rahmah, wa tahiruhu min kibalihi al-ghazab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat Dan di sebelah luarnya di situ ada siksa Quran Surah Al-Hadid ayat 13 okay. Terus itulah kenikmatan Itulah kenikmatan yang dirasakan oleh orang Yang memiliki keimanan yang kokoh Kenikmatan seperti ini tidaklah pernah dirasakan Oleh para raja dan juga pangeran Para salah, para salah mengatakan Lalu ya'lamu al-muluku wa'abna'u al-muluki Ma'nahnu fihi Lajaladuna alaihi bisuyuf Seandainya para raja dan pangeran itu mengetahui Kenikmatan yang ada di hati kami ini Tentu mereka akan menyiksa kami dengan pedang Baik, lihat Maka iman itu yang buat kita bahagia Ya, Kekayaan yang ada Kalau ditambah keimanan lagi Lebih berbahagia lagi Apalagi jadi itu yang suki Yang kaya Yang punya kemampuan harta Punya bisnis yang sukses Kemudian dia dimanfaatkan tadi harta untuk kebaikan-kebaikan Maka kalau iman ini dimiliki Orang-orang seperti para raja Ini nikmat seperti itu juga ada pada diri mereka Maka mereka ingin mencabutnya dengan pedang Seperti kata para ulama tadi Walaupun kita hidupnya pas-pasan juga Namun kalau punya iman, iman jadi solusi Orang gak akan banyak stres Kalau dia pahami hidup karena memiliki iman Namun orang itu akan cepat depresi, stres, punya masalah-masalah dihadapi dengan beban berat terus Karena memang tidak memiliki iman Kalau tidak memiliki iman sudah buyar semuanya Masalah jadi serba sulit Punya utang yang banyak gak bisa dihadapi dengan baik Namun kalau dia punya iman dia bisa hadapi masalah-masalah dengan baik Bapak-Ibu tahu cara atau solusi Untuk mengatasi masalah-masalah Di antaranya dengan doa Termasuk juga dengan masalah utang Utang masalah atau tidak? Masalah atau tidak? Ha? Masalahnya kenapa? Ya untuk bayar utang Mikir enggak bayar utang itu? Mikir Maka sampai Nabi Shol itu Dalam sholatnya berdoa Supaya selamat dari terlilit Dalam utang ditanyakan kenapa beliau berlindung dari terliatlah hutang tadi kata beliau orang yang berutang itu kalau dia berkata bisa jadi nanti dia berbohong kalau punya janji bisa jadi tidak ditepati ya kan ada yang punya utang banyak yang enggak tepati janji yo besok besok besok belum juga nyaur belum juga bayar betul enggak pernah enggak jenengan yang ketipu seperti itu pernah maka kalau terlalu dalam masalah tadi nabi ajarkan, ini beliau ajarkan dibaca di akhir sholat sebelum salam ya, doanya perlu gak saya ajarkan perlu gak, bapak ibu punya masalah utang punya, ibu ibu punya bapak-bapak banyak banyak terus nunduk catat doanya ini yang tadi saya sebutkan Allahumma inni Allahumma inni ini. Sambil ditulis je yang mau tulis Allahumma inni A'udzubika A'udzubika Minal ma'asami Minal ma'asami Minal ma'asami Wal maghram Wal maghram Wal maghram Allahumma inni A'udhu bika Minal ma'asami Wal maghram Ayah diulang sarangan Allahumma inni A'udhu bika Minal ma'asami Wal maghram lagi. Allahumma inni A'udhu Minal masami ma wal maghrom spyson mali. Allahumma inni a'udzu bika minal masami wal maghrom. Catat artinya. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari dosa dan terlilit dalam utang. Ya Allah, aku meminta Perlindungan padamu dari dosa dan terlihat dalam utam. Nah terus baca lagi. Selalu ada jalan keluar bagi orang beriman. Selalu ada jalan keluar bagi orang beriman. Sayykhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah dalam majmu'ah Al-Fatawa. Cirit 16 halaman 52 berkata. Adapun mengenai firman Allah Ta'ala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan yarzuqhu min haytsa la yahtasib. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Dalam ayat ini diterangkan bahawa Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang yang benar-benar bertakwa kepadanya Allah akan mendatangkan padanya berbagai manfaat berupa dimudahkannya rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki dunia dan rezeki akhirat. Nah, lihat orang yang bertakwa wamay ytaqilla siapa saja yang bertakwa maka akan diberikan jalan keluar dan rezekinya akan datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tiba-tiba Rizki itu ada saja Karena apa di sini? Bertakwa Solusinya berarti takwa Terus lagi kalimat di bawahnya Kemudian ada yang bertanya kembali Kami menyaksikan sendiri bahwa Sebagian dia, orang mengatakan Di atasnya lagi saya. Sebagian orang mengatakan Orang yang bertakwa itu Tidak pernah merasa fakir, miskin Atau merasa kekurangan Sama sekali Lalu ada yang bertanya, mengapa bisa begitu? Ia menjawab karena Allah taala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka." Ini ya, surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Terus kemudian ada yang bertanya kembali. Kemudian ada yang bertanya kembali, "Kami menyaksikan sendiri bahwa di antara orang yang bertakwa ada yang tidak punya apa-apa." Namun memang ada rezeki lagi yang diberi banyak rezeki Namun memang ada sebagian lagi yang diberi banyak rezeki Terus jawabannya Jawabannya Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang yang bertakwa akan diberi rezeki Dari jalan yang tidak terduga. Nah lihat dari ayat tadi yang penting bertakwa Maka jalan-jalan kemudahan akan dibuka oleh Allah Bertakwa itu dengan memperhatikan ibadah yang wajib dulu yang wajib itu kita bertauhid Kemudian kita mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Terus kita jalani puasa dengan benar Terus yang punya harta berarti tunaikan zakat Terus punya kemampuan lagi Kemudian berhaji Maka kalau seperti ini dipenuhi Maka dia jadi orang yang bertakwa Jadi orang yang bahagia ya Berarti lima rukun Islam tadi Mulai dari apa? Tauhid itu pada kalimat La ilaha illallah. Yang kedua apa? Salat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Bapak Ibu-ibu belum penuh yang mana ini? Hah? Lima ini sudah? Mana yang belum? Haji belum pernah? Belum. belum? Sudah daftar apa belum? Sudah. Kapan berangkat, Pak Murikan? 2020. Udah berapa tiga tahun yang lalu ya, nungguin umur setahun. Dua puluh dua karena dua puluh dua tahun. tahun. Ya, oh, mungkin mungkin panjang umur. Ya. Sebenarnya ada solusi lagi. Ini misalnya sambil nunggu, jadi kan sambil nunggu itu ada amalan yang bisa mengganti pahala hajilan umrah Apa amalannya? Di Diantaranya, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian di yang di masjid sampai waktu shurok. Matahari itu meninggi Kemudian lakukan sholat kaleh rokaan Saya ulang Apa tadi? Lakukan sholat subuh Terus diam di masjid Sampai matahari meninggi Kemudian lakukan sholat syuruk Atau sholat isyad kaleh rokaan Dua rokaan Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna sempurna sempurna hajjan wa umroh tan tamatan tamatan tamatan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna sempurna dan sempurna apa tadi amalannya sholat isra' caranya gimana subuh di masjid diam sampai matahari maha tinggi matahari meninggi jam berapa sekarang Matahari terbit di Kulauan Progo jam berapa? 5 berapa? 5.10 Ya kan? Sekitar itu nih 5.10 tambah 15 menit saja Taruhlah jam setengah 6 Setengah 6 sudah bisa sholat isyrak Nanti yang sholat subuh tadi ya Dia sholat isyrak jam setengah 6 Dan sholat isyrak ini sama pengertiannya dengan sholat duha Itu sholat duha yang dikerjakan di awal waktu sudah melakukan salat isyraf boleh salat duha lagi nanti di siang harinya Nah terus bahasan terakhir tiga tanda kebahagiaan menurut Ibn Al-Qayyim Tiga tanda kebahagiaan menurut Ibn Al-Qayyim Ibn Al qayyim rahimahullah dalam Al-Wabil As-Sayyib mengatakan Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung dan senantiasa yang senantiasa diharapkan terijabahnya doa. Semoga Allah melindungi kalian di dunia dan akhirat. Semoga Allah senantiasa melapangkan nikmatnya baik secara wahir maupun batin. Semoga Allah pula menjadikan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur tatkala diberi nikmat, bersabar ketika ditimpa musibah, dan segera mohon ampunan kepada Allah ketika tercurmus dalam dosa. Inilah tiga tanda kebahagiaan. Dan tanda keberuntungan seorang hamba di dunia dan akhirat. Seorang hamba senantiasa akan berputar pada tiga kondisi ini. Inilah tanda tiga tanda bahagia. Satu bersyukur ketika diberi nikmat. Dua bersabar ketika ditimpa musibah atau cobaan. Tiga memohon ampun pada Allah ketika terjerumus dalam dosa. Kesimpulan perkataan Ibn Qoyyit tiga tanda bahagia satu. Diberi nikmat bersyukur Dua Ketika dapat musibah Bersabar Tiga Ketika terjerumus dalam dosa Banyak mohon ampun pada Allah Dihulang Satu Ketika dapat nikmat bersyukur Dua Ketika dapat musibah Bersabar Yang ketiga Ketika terjerumus dalam dosa Banyak mohon ampun pada Allah Dan hidup kita diantara tiga kondisi ini Entah kita dapat nikmat kita syukuri Entah kita dapat musibah kita sabar Entah kita terjatuh dalam kesalahan Kita disuruh untuk beristighfar Banyak taubat. Wallahu alam isu'ab Ini yang kita bahas Mungkin-mungkin manfaat Monggo jika ada yang bertanya bisa lewat kertas, bisa tanya langsung. Bisa manfaatkan momen bertanya yang ada. Monggo. Ada Bapak-bapak? Baik, silakan bagi para hadirin, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang hendak bertanya dipersilakan. Nah, Pak Camat. Baik, silakan. Ibu-ibu nanti kalau ada mic bisa kasih ibu-ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa uh, saat Jadi Saya ingin tanya kayaknya, dengan pendidikan anak tadi Jadi Kalau saya punya pendapat gini Kalau anak itu Anak sudah punya pengalaman aja Jadi Anak Bagi kecil Di kondok dia Tahunya yang baik-baik aja Pokoknya baik semua Pada saat dia sudah SMP-SMA, dia keluar Kuliah jauh Jadi luar biasa Luar biasa gilanya lagi Gilanya kenal Kerana kadang-kadang kan anak tadi keluar se... Keluar eh, dari kandang gitu ya nah, Keluar dari kandangnya, wah apapun dia lakukan nah, Makanya saya juga Saya juga setuju dengan pendidikan yang sampai sore di... Apa, Boarding Boarding segala Tapi kan perlu juga kita seharus Ajarkan anak kita untuk berkahwin dengan masyarakat di kanan kita Jadi Ya kita harus mengenal lah mereka biar mengenal Oh ini baik ini, ini Itu ya. yang pertama Kemudian yang kedua uh, Saya itu Ya Alhamdulillah di Ketamatan itu saya banyak ikut jadi Apa? Keuntungan kita Di kantor apa di Ketamatan itu masih Bapak Bin itu saya, setiap bulan sila pengajian ya saya mau tanya kaitannya dengan ada dimenso ya. saya tengok dimenso saja doa pada saat sujud yang terakhir itu kan sebelum doa yang sesuai dengan ajaran mungkin ada lagi ada tiga doa yang itu dilakukan luar biasa apa itu lupa saya kalau baca sholat tidak bisa ini <tuh> <tuh> ini doanya dibaca secara jahar oh. nah, apa, -apa itu. ini? Oh orang Jahar keras. Ah ya. Allah Subhanahu ah, wa taala al-hakiman begitu ya. Heeh. Begitu, ada keras atau dengan jabat. Itu menurut betul Ini ketika kapan? Suci terakhir. Baik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, wabarakatuh. Oleh yang lainnya, Pak. Nggih. Kalau jawab langsung, Pak. Uh, baik yang pertama tentang masalah pendidikan anak. Sebenarnya apa yang dikatakan Pak Camat tadi bagus sekali dari sisi masalah pendidikan apakah intinya anak itu baiknya masuk sekolah umum ya kan atau masuk seperti pendidikan yang ada di pesantren. Gitu nggih ya, Pak Camat nggih. Ringkasannya seperti itu. Kalau saya sendiri melihat pada bagaimana kemampuan orang tua dan keinginan anak. Kalau orang tua mampu misalnya mendidik anak di rumah dan dia tetap Menyekolahkannya dengan pendidikan umum Bisa dia memilih seperti itu Yang penting punya tanggung jawab Untuk pendidikan anak di rumah Namun kalau orang tua Kurang pengalaman untuk mendidik anaknya Dalam misalnya baca ikhro Baca Quran Ini kurang pengalaman Bisa dia tempuh Tadi pendidikan di pondok atau pesantren Atau Mungkin jadikan itu di pendidikan umum Namun di sore harinya Giatkan TPA Kalau saya sendiri Pak Camat Anak saya sekolah umum Anak saya yang dari kecil itu PAUD Terus TK-TK Aba Muhammadiyah Terus SD-nya itu SD umum ya. Namun ada yang kelas 5 Saya belum Memutuskan untuk masuk pondok Atau masuk di sekolah umum berikutnya Tergantung nanti Nanti keputusan dari saya Namun saya punya keinginan Untuk uh, Mendidik anaknya nanti Dengan membina langsung Dan nanti tetap Di sekolah umum Dikarenakan saya ingin Anak saya masuk UGM juga gitu. Gampangnya Kayak gitu Kenapa? Nanti biar dia jadi baik ketika di UGM? Karena lingkungannya lebih bagus Karena pengalaman saya sejak dulu Enggak pernah nyantri, enggak pernah mondok Saya belajar dari guru langsung nah, Nyantrinya pondok, nginap di pondok belum pernah Orang tua dari dulu belum mengizinkan Maka saya belajar agama itu di luar kampus semuanya Di luar sekolah semuanya Jadi tergantung misalnya Pak Jamal punya putra, putri misalnya, tergantung mau pilihannya bagaimana. Dan intinya kita punya tanggung jawab sebagai orang tua ku angfusakum wa ahlikunar. Jagalah anak diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Kalau itu sudah tercipta berarti selesai tanggung jawab. Walaupun di sekolah umum. Mungkin gambarnya tadi seperti itu. Kok dia itu tiba-tiba gak tahu tentang dunia luar gitu ya Kok yang kayak gini misalnya Judi Kok dia baru keluar dari situ baru tahu masalah ini gitu Padahal sudah diwanti-wanti di pondok kayak gini-gini Namun kan dia gak tahu dunia nyata Mungkin dia kira orang yang main kartu kemudian pasang taruhan gitu Wah itu biasa aja kayak gitu Cuma tahu teori aja Namun prakteknya di lapangan dia gak tahu ini bisa dua solusi, yang pertama kalau itu anak pondok, ya orang tua harus jelaskan, oh ini bentuknya kayak gini yang kamu dilarang di pondok kalau dia itu sekolah umum orang tua lebih mudah lagi, karena dia memang banyak bergaul, kalau anak umum itu lebih banyak bergaul dengan masyarakat secara langsung, dari dia, dia sampai bahkan sampai dia itu kuliah jadi tergantung orang tua itu punya keinginan seperti apa untuk anak namun tujuan pentingnya apa ku amfusakum wa ahliikum nawaroh Sedangkan yang kedua tadi pak doa tadi baca di sujud terakhir asalnya atau bagusnya doa itu kita letakkan di setiap sujud tidak khususkan satu sujud saja. Karena hadisnya sifatnya umum. Akrobu mayakunul abdumirobi wawasaji dunfa akhirud doa tempat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sujud. Sujudnya kapan? Sujud dari awal sampai akhir. Apakah sujud terakhir saja? Tidak. Maka Nabi katakan perbanyaklah doa ketika itu. Sebagian ulama itu katakan sujud terakhir dibuat lebih panjang. Itu cuma isyarat saja. Setelah sujud yang panjang ini, ta'iyat akhir langsung. Namun ini bukan harus. Sehingga baiknya doa tidak diletakkan di situ saja. Misalnya kita di sujud pertama nih langsung baca tadi doa yang disebutkan dalam bulletin tadi Allahumma inni ala zikrika usyukrika usni ibadati rakan kedua dapat disujud lagi baca Allahumma inni a'udzubika minal maksami wal maghrab yang ketiga lagi rakan ketiga misalnya, baca Rabbana hablana min aswajina wa zuriyatina kuruta'i wa ja'nal alimutakina imam baca ini setelah baca doa sujud dulu Subhanallah Alaa Subhanallah Alaa Subhanallah Alaa terus kita lelah. dengan catatan kalau kita jadi makmum tidak boleh ketinggalan dari imam. Jangan kita malah perbanyak sujudnya imamnya sudah bangkit kerangkat berikut telat itu namanya telat seperti ini tidak boleh secara aturan. Karena Abi Sosram itu mengatakan Inda maju ilah imamul bi falatak ta'libu alaih imam itu diangkat untuk diikuti jangan diselisih diikuti tadi seperti itu cukup pak coba nah. ah bacanya lirik mon artinya cuma jaringan saja yang resapi bacaan tersebut tidak perlu karena cerita pun ya ada lagi monggo ibu -ibu, ibu ibu dibuka pertanyaan langsung kembali mungkin dari ibu ibu oh, ah monggo dari puspika semuanya Gerak -gerak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Ustadz yang saya hormati Perkenakan saya pada saat ini mengajukan izin Pak Jadi izin pertanyaan berkaitan dengan apa yang disampaikan dari Bapak Ustadz Bapak Tawad adalah tepat waktu, awal waktu usahakan di masjid dan berjamaahlah. Yeah. Alhamdulillah sudah, sudah berusaha semaksimal semang mungkin. Yeah. Namun berbeda saya seorang berita dari katedral dalam keadaan baru Sedangkan di situ kita ada masalah kecil. Kemudian di sebelah kanan ada, ada masalah yeah, besar, besar. Nah itu ada panggilan. Adanya. Nah bagaimana nafkah yang kita tempuh? Sedangkan saya seorang melaksanakan tugas. Apakah saya memanggil untuk berjamaah di masjid ataukah kita meng mengumandakan ada di masalah itu? Dan mohon Berapa nah, meter sakit musala ke masjid? Ada kira-kira sedang itu kira-kira ya. Ada 50 meter. 100 meter. 100 meter. 100 meter. Kita harus melewati dalam lewat kampung Salama. Enggak boleh langsung potong-potong, kita ke <tuh>. kanan, lurus, belok kiri baru bisa menempuh ke arah sinjang terdekat itu. Itu enggak capek tuh kalau tentara itu. Saya berusaha makanya itu Pak, saya berusaha, ada gerak dia saya dengan sekot makas saya berusaha dimanapun saja saya Abah aku di masjid dan berjamaah. Jadi itu saya pada kesempatan ini untuk um, menyakitkan pak. Apakah kira-kira yang atur setelah lembu? Seandainya saya tidak bisa mendapat ibadah sholat di masjid, kemudian saya melaksanakan sholat di masyarakat di pusat, di kuramil. Itu kira-kira bagaimana pak? Yang utama Mereka beli sepuluh. sholat di masjid. Walaupun tempuh jarak tadi berapa 100 atau 150 meter lah jadi dengan bilang. Lebih utama Utamanya kenapa? Satu Langkah kaki akan tinggikan derajat Terus Akan hapuskan kesalahan Langkah kakinya berapa kali Atau langkah normal ya? Karena kalau saya bilang langkah kaki Nanti jeningan lambat-lambatin Langkahnya begitu, Atau muter, mubeng, jauh gitu Biar langkahnya banyak Enggak, langkah normal Sampai ke musik berapa langkah satu langkah tinggikan derajat, satu langkah hapuskan kesalahan. Satu langkah tinggikan derajat, satu langkah hapuskan kesalahan. Itu kemasih seperti itu. Dua, kalau ini dapat di kesulitan misalnya jalannya gelap pas subuh subuh, lebih pahalanya lebih besar lagi. Kenapa? Karena orang yang lewati kegelapan ketika subuh, Allah balas nanti di hari kiamat dapat cahaya khusus. Ini sekaligus jadi keutamaan orang yang Sholat subuh Yang ketiga Bisa jenengan kalau ada Uzur karena keadaan Genting darurat misalnya urusan Rapat ini rapat penting Sekali Ini kan akhirnya milih untuk Dahulukan ini karena masalahat umum Terus sholatnya bagaimana? Jadi nggak nanti tunda dengan rekan-rekan lainnya sesama tentara di situ laksanakan sholat di musola nggak apa-apa satu waktu. Namun afdohnya pergi ke masjid di awal waktu ketika komandan azan. Namun kalau sholat di musola tadi insya Allah juga dapat pahala berjamaah. Namun di afdohnya lebih di masjid lebih baik. Sudah? Tapi karena ini sepatnya darat, jadi saya karena ada tugas teman saya kemudian lakukan kebetulan itu dua ya, sehingga saya harus menunggu sampai kapan datangnya Saya waktunya sepat asar ini saya harus melakukannya. Ya sudah kalau gitu lakukan di musola. Musola banyak. Jika kalau gak ada seperti itu. Namun kalau tidak ada alangan lakukanlah di masjid. Muki muki istiqomah. Pern Nambah lagi Ini cuma musbika aja. Mengguapa oh, oh, saja Dia ke hari-hari semua ini mewakili. Ini baru belajar agama ini uh, Saya pernah jadi Saya kan ya Saya usahakanlah Untuk sholat minimal Maghrib subuh Maghrib saat subuh di masjid Terus Saya habis sholat Berjamaah Terus saya sholat di, di masjid Terus saya masih turun Ada teman saya Jangan nah, mulai sholat Sunat di sini aja. Terus kalau di rumah, tidak pernah sholat Karena rumah terus Jangan sampai rumah kamu menjadi kuburan Karena tidak pernah digunakan untuk sholat Bisa maaf ya Ini, ini sebaiknya gimana Bapak? Apakah saya sholat Tadi apa? Sholat, jangan kan? menjadikan rumahmu seperti kuburan Karena tidak pernah digunakan untuk sholat Karena kan saya sama istri saya kan bisa saya, saya anak sama istri ke masjid hey. Dari maghrib misalkan subuh minimal itu ya selainnya kan bisa-bisa jika jadi minumah itu ya kalau kita pas tahajud mungkin di situ tapi kalau tahajud mungkin di rumah nah iklan ini seolah tahajudnya itu itulah yang dijadikan di rumah ya, jadi yang dimaksudkan ya. jangan jadikan rumahmu seperti kuburan oh, wajib laksanakan di masjid untuk sunah perbanyak di rumah diantaranya misalnya Rolotip Mbak Diyah ya. Jadi misalnya baktia itu ada baktia ruh makrid misa itu jadikan di rumah. Rumahnya ada sholat sunnah bisa juga pagi-pagi sebelum berangkat kantor. tadi kan saya bilang setengah enam sudah bisa sholat duha. maka sholat duha jadikan di rumah. kantor mau sholat duha lagi boleh. tahajud tahajud lakukan di rumah. Tutup lagi dengan wajib. Dapat hidupkan rumah seperti itu. Yang dimaksud rumah jadi kuburan. Sholat gak ada. Belas gak ada sama sekali. Wajib gak ada. sunah juga gak ada. Itu baru rumahnya jadi kuburan. Kenapa jadi kuburan? Karena di kuburan gak ada ibadah-ibadah khusus. Paham ya? Jadi jenis kan lakukan sudah betul. Ya sholat sunah saja yang lainnya selain itu. Kalau ada yang katakan... Kenapa enggak sholat di rumah saja biar rumah enggak seperti kuburan? Kenapa enggak sholat wajib di rumah? Justru keliru nantinya. Jadikan sholat wajib itu di masjid terutama bapak-bapak. Sudah. Baik, ada lagi. Nambah satu lagi, Pak. Nggih, monggo. Habis ini ibu-ibu. Iya, mumpung ketemu, Pak. Iya. Iya. Kapan-kapan kayaknya saya harus ke kecamatan dingisi langsung itu ketemu Pak Camat kali, Pak. Kan yang kurang hamil, pak. Ya, jadi berkaitan dengan solat sunnah tadi pak. Jadi saya sering dapat diajak solat tahajud berjamaah. Kemudian solat duha. Di mana itu? Di masjid, di masjid kita ada safari kadang. Oh j, ada solat tahajud. Barusan kemarin hari Sabtu ada solat duha di masjid Al, Al Nurul Hadi di Panjatan kemarin njim. jam 8 sampai jam setengah 11. Solat nah. duha itu. Ya. Jam solat tahajudnya jam berapa itu? Kalau malam Pak Al-Tahajud itu malam jam 3. Di oh, situ iya. juga. Iya. Terus yang saya tanyakan, Pak, karena kita tuh sholat tahajud, kita memang sesuai dengan katakan dari ustaz yang saya terima, jangan sampaikan jangan sampai lupakan sholat tahajud maupun duha Sudah, sudah berusaha semaksimal mungkin dan alhamdulillah sudah dilaksanakan. Salah iya. Terus saya tanyakan, Pak, dalam sholat duha kita Tadi disunahkan untuk di dalam rumah kita sendiri untuk yeah. uh, Supaya tidak seperti kuburan Kemudian yeah. kita kalau berangkat ke masjid ke yang lain Contohnya seperti kemarin di uh, masjid uh, Nurul Hadi uh, Dalam hati saya kemarin Pak Saya sama istri saya, saya bertanya Kira itu wajib di masjid sana atau di rumah? Mak? Saya kan gitu Ya karena sholat sunnah itu sebaiknya di rumah Makanya saya berusaha saya di rumah Saya usahakan di rumah saja di sana saya juga berusaha tak bagi dua di rumah empat di sana empat pak. Namun karena itu ada pertanyaan seperti ini mohon penjelasan yang terbaik untuk pak Ustad bagi marhun penjelasannya pak. Terima kasih. Asalnya solat sunnah itu sendiri sendiri hukum asal ini beda dengan solat wajib ji. Maka tuha abdolnya sendiri tahajud itu sendiri witir itu sendiri boleh dilakukan berjamaah jika ada tuntunan seperti taraweh. Tarweh itu kita jadikan berjamaah karena tuntunan dari kanjeng Nabi langsung. Witirnya juga berjamaah karena tuntunan dari kanjeng Na Nabi langsung. Namun boleh juga lakukan berjamaah seperti sholat duha, sholat tahajud juga. Namun tidak boleh dijadikan rutinitas pada waktu tertentu atau tiap hari. Tidak boleh. Sekali-sekali boleh. Nabi Alaihi Wasallam pernah dengan Ibnu Abbas, Ibnu Abbas mampir di rumah. Bibi beliau namanya Maimunah. Maimunah itu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallam di situ punya jatah malam. Kemudian Nabi sholat malam di situ. Lantas ibnu Abbas ikut sholat, sholat berjamaah berarti tahajud. Maimunah di belakang juga ikut sholat tahajud. Berarti boleh sekali-sekali untuk sholat berjamaah untuk tahajud. Jadi jengkan mau ikut itu enggak masalah. Wudhuha tadi juga ya. Jadi kan lakukan empat misalnya di rumah. Empatnya nanti di masjid berjamaah tadi juga gak masalah. Yang penting tidak menganggap itu istimewa harus berjamaah itu gak ada. Asalnya itu sendiri-sendiri munfaridan. Ya pokoknya bisa bagi seperti itu. Asalnya masih boleh. Ya masih boleh. Ada lagi? Ya, ada Ada lagi? Bagaimana hukumnya Karyawan yang membayar zakat Atas penghasilannya dipotong 2,5 persen per bulan Tanpa menunggu 1 tahun Biasanya dipotong langsung Atau memang inisiatif sendiri jadi, jadi kalau itu kan, punya program, jakat, Oh zakat langsung 2,5 nah persen Formulir gitu formulir, dia Ngisi aja Oh, langsung untuk potong tiap bulannya Karena keinginan dia sendiri untuk dipotong Boleh seperti itu Nantinya uh, Dia bayar tiap bulan Itu dianggap akumulasinya nanti jadi 1 tahun Namun kalau mau bagusnya Nunggu 1 tahun baru dipotong 2,5% Kenapa demikian Bapak-bapak, ibu-ibu Termasuk juga pegawai Saya yakin punya pengeluaran juga Termasuk untuk pipilan pula Bayar cicilan Betul gak? Ya ada kan? Ada Maka itu harus dikurangi dulu Dikurangi dulu ada sisa Baru dikalaikan 2,5% Itu nanti ada dihitung di akhir tahun Karena dalam syariat kita itu ada istilah haul Harta itu kena zakat Kalau sudah mencapai nisab Atau sudah mencapai haul Kalau sudah mencapai seperti itu Maka kena zakat Kalau belum, belum Contoh misalnya nisbah, nisbah itu batas minimal. Kalau pertanian kita panen padi misalnya, padinya itu di atas tujuh kuintal, ya tujuh kuintal itu baru kena. Kalau baru, ya satu kuintal saja belum, nisbahnya belum terpenuhi. Ya, ada juga tadi untuk mata uang, mata uang. Para ulama ada yang katakan pakai standar perak atau pakai standar emas. Saya masih menganggap pakai standar perak. Standar perak itu di atas 6 juta rupiah sudah kena zakat. Berarti hitungannya nantinya, ya kita lihat gaji kita atau penghasilan kita dalam tabungan ada nggak di atas 6 juta? Kalau ada di atas 6 juta di akhir tahun, misalnya kita taruhlah di bulan Ramadan, berarti dibayar 2,5 persen. Hitung nih sekarang ini Tabungannya sisa berapa Bukan itu gaji total setahun Namun sisanya berapa Kalau sisanya 10 juta 10 juta dikali 2,5% berapa 250 ribu 250 ribu nanti yang dikenai zakat Sisanya untuk jenengan ya Jadi dipakai dulu sisanya Syariat Islam tidak memberatkan Karena kita punya kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan dipenuhi dulu. Sisanya berapa di akhir tahun itu baru dikenai zakat. Jika kita sudah diberikan cukup riski. Dan riski itu cukup untuk daftar haji atau pergi umroh. Sedangkan kita tahu waktu nunggu haji lama. Lebih baik kita pergi umroh dulu atau daftar haji. Daftar haji setelah itu naik umroh. Ya kan? Daftar haji setelah itu naik Umrah, daftar haji berapa Coba, uang DP nya berapa Pak Muriano tadi 25 juta kan 25 juta ya Iya, pakai dolar apa rupiah Rupiah, berarti 25 juta Jeningan nyetor Terus banyak berdoa berharap, ya Allah Mudahkanlah saya, biar cepat berangkat haji Saya umrah dulu, terus banyak Doa ketika umrah di sana Supaya bisa berangkat Kalau memang Rizkinya lebih banyak lagi Cari yang VIP Plus, plus, plus, plus Itu cuma nunggu 5 tahun Nunggu 5 tahun Itu sekitar seratusan juta lah Mau ada lagi lebih cepat lagi ya Itu Haji Furoda namanya Daftar tahun ini Besok itu langsung berangkat Berapa biayanya? Di atas 250 juta ya gitu Jadi lihat kondisinya gimana Kan Pak Muriono bisa lebih cepat lagi tadi furoda langsung. Namun rumahnya dijual dulu. Ya, untuk Haji. Ya. Bolehkah sholat sunah seperti sholat dua di kantor atau tempat kerja? Boleh enggak sholat dua di tempat kerja? Boleh, boleh saja. Namun kalau tadi seperti tadi Pak Camat sebut jadikan di rumah gitu ya. Boleh. Tadi Pak Muriono di rumah dulu kan? Perbanyak di rumah dulu. Biar apa tadi tujuannya? Biar rumah tidak jadi seperti Kuburan. Saya alhamdulillah ada penghasilan setiap bulan sebagai PNS beberapa bulan ini atau setahunan saya belum bayar zakat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Dulu saya membayar zakat dari total penghasilan tiap bulan dan beberapa bulan terakhir saya belum bayar. Jadi jangan dari total gaji bu. Ya, bukan dari total gaji, namun dari sisa gaji. Pak bedanya ya. Saya total gaji satu tahun misalnya Tiap bulan 3 juta, kali 12 36 juta Sisanya yang ada di akhir tahun Cuma 7 juta Yang kena yang mana kalau gitu Yang kena zakat yang mana 7 juta saja Jadi jangan hitung yang 36 36 itu sudah dipakai lagi Untuk kebutuhan-kebutuhan Ingat Islam gak zolimi kita Islam gak sengsarakan kita Yang kita gak sanggupi Gak dipaksakan maka bayarkan tadi cuma dari 7 juta 25 persennya bukan dari 36 juta. Jadi diubah, yang tanya ini nanti diubah ini prinsipnya. Ya, jangan terlalu paksakan diri. Karena pernah dengar bahwa zakat berdasarkan nisab dalam selama 1 tahun. Iya, nisab selama 1 tahun namun bukan total, namun dari apa? Sisa. Saya jarang menyimpan uang Karena saya gunakan untuk usaha konsumsi kebutuhan Nah kalau usaha jenengan punya Misalnya toko Berarti zakatnya nanti dari usaha Karena dipakai untuk usaha Berarti zakatnya dari toko Kalau itu toko sembako berarti zakatnya dari toko sembakonya Nanti dihitung zakatnya 2,5% dari situ Ada lagi yang nanya? Nah Zakat Kamu sebanyak? Moten Pak Camat langsung mohon, Pak. Kaitannya ya kan jadi memang di Kabupaten Klaprogo ini Pak Bupati luar biasa sekarang ya di Kelurahan Pokok itu jadi satu tahun itu dulu hanya 250 juta yang dikelola oleh Basnas yang Basnas. waktu itu baru dari kantor Kementerian Agama. Sekarang dalam satu bulan itu sudah 300 juta, Pak. Dalam satu tahun sudah 4 miliaran terus nah, nah, tapi dis disalurkan atau langsung salurkan setiap bulan langsung disalurkan yeah. ada yang untuk apa pedagang yaan sudah segala santunan segala macam nah ini kan memang sistemnya gini jadi gaji sebelum saya terima itu sudah karena sudah Duda -duda saya tulis surat tadi langsung dipotong itu dipotong jadi tidak sisa dari, dari yang kita nafkankan tadi itu kira-kira salah apa enggak gitu berarti Pak Camat nanti ngiatkan saja kan paling kalau zakatnya karena dari sisa kan berarti sedikit. Ya. Berarti dengan niatkan saja ini ya. kepotong yang wajib itu sekian saya yang wajib. Kalau ada lebih itu sedekah so konsumatif infak. Jadi nah, masuk Terus saya juga oh, gini. Saya kan alhamdulillah teman-teman saya di kecamatan itu luar biasa. Saya dulu waktu di Kalibawang eh, di Panjat eh, di Sambigalo saya sebelum di sini kan sampai Sambigalo saya sekarang juga punya program di kantor itu infak harian gitu loh. Yes. jadi di dekat absen tak kasih kotak Buat, terserah infaknya berapa mau ngasih 50-500 rupiah seribu rupiah ada yang rokok bisa beli rokok masukkan situ luar biasa supaya jadi saya pingin teman-teman itu -teman juga kalau infak bukan hanya pas Jumatan gitu loh kalau bisa tiap hari ya infak seribu dua ribu saya kemarin satu bulan sudah dapat 700 ribu pak. jadi ini mungkin bisa di diikuti oleh saya saya akan sampaikan ke ke ya teman-teman diikuti di koramil di dipasih gitu Bisa. dan ini kita gunakan untuk membantu warga kita Bapak ada yang cuci darah tiap-tiap kita bantu untuk transportnya segala macam itu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ada lagi dari warga yang bertanya saya mau tanya Ustadz, bagaimana tips-tips kuliah di universitas umum Dimana antara ikhwan dan akhwat saling membaur Terutama kita ada tugas kelompok yang mengharuskan dalam kelompok itu ada laki-laki dan perempuan Kalau asalnya kuliah saja Maka nanti bisa diatur, tidak banyak bergaul dengan perempuan bisa Kecuali terpaksa tadi misalnya untuk kerja kelompok Misalnya karena Ketentuan dari kampus seperti Berarti dia ikuti namun cuma kebutuhan saja Ketika dia ingin membaur Antara laki-laki dan perempuan di luar itu Dia tidak campur baur Ada lagi bapak Bapak ada Ibu-ibu Ada belakang Silahkan Maju ke depan Ya Maju depan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sebelumnya saya ucapkan kepada Al-Ustaz Muhammad Abdul Tawasikal Pertanyaan saya ada dua Pertama uh, Saya seorang parang Di Masjid Perantau, Perantau. Uh, di luar negeri. Oh, uh, jadi, terus kerja di luar negeri Di sana itu uh, untuk melaksanakan salat jamaah itu memang sebaiknya di awal waktu. Jadi, uh. tapi karena uh, mungkin kalau di awal waktu itu jamaah belum uh, berkumpul kemudian agak ditambah waktunya, misalnya setengah jam atau satu jam, itu bagaimana? Yang pertama, kemudian yang kedua. Dia tunda tadi karena apa? Karena jamaah belum berkumpul, karena uh, karena pekerjaan. Di, ah ya, iya. nanti iya, satu iya. jam setelahnya, terus. Iya. Kemudian yang kedua. Ah uh, ini masalah zakat. Uh, yang dua setengah persen dari. Seandainya kita sudah mengeluarkan zakat dipotong setiap bulannya, kemudian di akhir tahun kita masih ada sedikit ada tabungan yang mencapai nisab, apakah itu juga masih harus dikeluarkan? Tadi sudah dikeluarkan tiap bulan. Iya. Terus akhir tahun masih ada harta? Uh, di atas nishab. Iya. Enggak perlu lagi karena sudah di awal bulan tadi seperti Pak Camat kasihin. Oke. Okay. Kalau enggak double-double itu kewajibannya. Oke. Okay. Terima yeah, kasih. Berarti cuma yang di awal bulan saja. Namun kalau jenengan mau amannya di akhir tahun terus dihitung sisa tadi gitu. Kali okay. 2,5%. Oke. Okay. Baik, yang pertama tadi Sholatnya ditunda 1 jam karena masalah pekerjaan misalnya. Iya. Bukan karena majikan. Bukan. Itu di oh, itu di masjid. Itu memang khusus di masjid misalnya. Oh, nggih. Uh, iya. Jadi so, misalnya sudah azan dulu terus dia tunda gitu satu jam. Iya. Itu salat misalnya salat zuhur. Itu jam waktu masuk jam 12. Nggih. Kemudian di situ diadakan salat jamaah itu jam 1.15. Boleh. Gitu. Berarti dia nunggu itu. Enggak masalah. I iya. Imam di masjid itu boleh nunggu semau imam itu Karena mempertimbangkan kondisi jamaah Misalnya orang di desa itu nunggu dulu ini bar, uh, Mau masuk maghrib banyak pulang dari sawah Terlalu cepat nanti ini dia mau nunda misalnya 20 menit 30 menit selama belum keluar waktu boleh Subuh apalagi subuh Subuh misalnya dia tunggu setengah jam Karena subuh lebih penting lagi Subuh itu dengar azan saja itu belum sadar itu Nyawa belum balik kan istilah kita, <tuh> Ruh belum balik itu Masih mikir dulu Belum lagi masuk toilet Ya kan? Belum lagi mandu junub Ya enggak bapak-bapak? Butuh ya. waktu kan? Maka butuh waktu yang lama Kalau keputusan imam dia nunda sampai 30 menit Boleh Tidak ada masalah Semua terkembali kepada imam berarti Namun azannya tetap tepat waktu. Azannya tetap di awal waktu. Ikomanya saja yang tertunda. Biar orang tahu itu sudah masuk waktu sholat. Sehingga misalnya ada wanita di rumah ingin sholat. Wanya oh sudah masuk waktu. Dia kerjakan sholat di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sudah banyak sekali berbuat dosa, berbuat maksiat. Itu caranya bagaimana kalau mau berubah menjadi orang yang baik. Tadi tiga syarat taubat sudah saya sebut ya Ditambah lagi Kalau ingin jadi baik Pengen baiknya cepat Berada di lingkungan yang baik Berarti kalau itu lingkungan yang jelek Hijrah tinggalkan Mau tambah baik lagi Ada majelis-majelis ilmu seperti saat ini Gabung di situ. Itu semua orang-orang soleh Semua orang-orang baik Biar dirinya cepat berubah Karena kalau dia masih di lingkungan yang lama Ya kayak gitu-gitu saja Tidak akan pernah berubah Ya, pasti akan jadi lebih baik Lebih baik Setelah Bagaimana solusinya mengatasi Solat jamaah di masjid Tapi imamnya sangat cepat dan kilat, Sehingga ketika saya berjamaah Tidak mendapatkan ketenangan dari solat jamaah Apakah harus diikuti Iman tersebut atau tidak Ciri-cirinya gini misalnya Rokok itu wajib Ada tumak ninah Tu ma'ninannya itu gimana? Tidak boleh cepat-cepat. Standar tumak ninah seperti apa? Kalau dalam mazhab Syafi'i, standar tumak ninah adalah dapat sekali bacaan tasbih. Bacaan tasbih itu subhanallah. Berarti kalau saya ucapkan subhanallah saya sudah dapat itu. Namun kok kalau hitung waktunya, waktunya subhanallah saja enggak nyampe. Dia baru subha Allahu akbar tasmiah Allahu liman hamidah. Berarti enggak tumak ninah. Kalau dapati imam seperti ini Saran saya dua kemungkinan Yang pertama kalau bisa dilengsarkan Dilengsarkan ganti imam Anya. Kalau gak bisa Sudah jenengan Bisa jadi ada dua kemungkinan Ikuti imam tadi jenengan Gerakannya santai aja Imam mau banturnya cepat Gimana saya tetap gerakan saya Rukuknya biasa sujudnya biasa Namun kalau terpaksa juga nggak bisa seperti itu berarti niatnya mau faroqo saya mau sholat sendiri saja artinya saya berada dalam shof namun saya gerakannya sendiri untuk gerakan saya saja biarkan imam cepat ya maka kondisinya macam-macam intinya imam seperti itu tidak pantas dijadikan imam karena tidak ada tumaqnina tumaqnina itu bagian dari rukun sholat tumaqnina tidak ada maka rukun sholatnya tidak ada Cukup nggih, enggak ada lagi kan? Cukup. Bapak-bapak ada yang nanya langsung? Konten Pak? Engga ada. Pak Muspika? Ya, kan? Ah, ya, sudah ya, gila kan ada mudah sama masjid sama musala. ngalih musala. Ya, Bedanya berarti masjid untuk Sholat Jumatan, ya, musala ya, untuk lima waktu. Iya. Itu dekat yang di Musa lebih baik. Di atau di di Kalau di situ berarti sholat di musola saja karena paling dekat ada azan lima waktu gitu. Iya berarti sholatnya di musola nanti untuk untuk sholat jumatnya di masjid. Gitu aja. Satu lagi. Bagaimana aturan atau tuntunan meninggalkan harta atau tanah atau emas untuk warisan anak besarannya bukan aturan setengah at untuk laki-laki. Mengingat riski seorang sudah dijamin oleh Allah Mengingat juga hal, hal untuk investasi akhirat Sebagian orang ada yang memilih beli tanah Untuk anak-anak daripada investasi akhirat Alhamdulillah jika anak-anaknya Mengerti untuk merawat orang tua Bahkan ada yang durhaka atau malah warisan Untuk rebutan atau bertike Antara saudara kandung Bagaimana seharusnya meninggalkan warisan sekadar untuk tinggal misalnya tanah atau bagaimana. Atau membangunkan rumah komplit dengan isinya bahkan kendaraan jika mampu. Saran saya kalau mau mikir waris Bapak Ibu-Ibu. Mikir waris itu gak akan pernah larampung. Sampai keluarga dalam rumah semuanya paham ilmu tentang waris. Intinya paham agomo. Kalau gak paham agomo maka yang nanti terjadi semuanya... Pinginnya itu bagi semau dia Dan ingatnya sifat waris itu ada dua Kalau harta waris itu dibagi itu ada dua Yang pertama yang dekat itu jadi jauh Yang kedua yang jauh jadi dekat Yang jauh jadi dekat misalnya Sedulurnya yang ada di Sumatera itu baru telepon saat ini Lima tahun gak pernah telepon Cuma karena apa? Orang tua baru meninggal dunia Baru ngebel itu Gimana kabarnya, kapan bagi warisnya Yang jauh jadi apa, dekat Yang dekat jadi jauh, ini saudara kandung Ini dari kecil sama-sama terus main bareng Namun karena masalah waris, cekcok. cok, ya bertikai Ini gak pernah saling ngomong, saling diamkan Cuma gara-gara masalah waris saja Solusinya cuma satu, kalau semua paham agama Gak akan terjadi seperti itu Maka harus pahamkan agama dulu Daripada mikir gimana bagi warisnya Kalau paham agama, nerima semuanya itu Laki-laki dapat dua kali dari perempuan Solusinya gampang Sudah sadar itu, sudah Bisa dibagi dengan mudah Namun kalau ini tidak disadari, maka tidak akan bisa bagi dengan mudah Semuanya harus paham Bukan hanya satu orang saja dalam rumah Saat kami pernah bersafar Di tengah jalan sudah tiba waktu sholat Kemudian kami mendatangi masjid Akan tapi di masjid tersebut Belum ada sholat jamaah Karena warga sekitar belum berkumpul Apakah kita mendapatkan keutamaan sholat berjamaah Di masjid jika kita melakukan sholat sendiri Sedangkan kita harus melanjutkan perjalanan Musafir gak harus ngikut jamaah mukim Musafir Dia datang di suatu masjid Dia lihat di sini, misalnya uh, Sudah sholat Dia dirikan jamaah sendiri boleh Namun saran saya Kalau dia itu di masjid yang ada kumandang azan Nunggu sampai ikomah Nunggu itu Kecuali kalau memang nggak ada yang datang di masjid sama sekali. Nunggu sampai ikhoba sudah ikhoma, lakukan sholat berjamaah dengan jamaah setempat. Baru nanti dia jamaat takdim atau jamaat takhir sholat yang belum dia kerjakan seperti itu lebih of the mungkin cukup seperti itu kita semua dapat kebaikan dan manfaat dan mudah-mudahan kita jadi orang yang berbahagia di dunia dan akhirat jika kita memiliki kekayaan Allah cukupkan dengan sifat qanaah jika kita disempitkan dalam hal rezeki mudah-mudahan kita bisa terus bersabar demikian mudah-mudahan penuh faedah dan manfaat dan kami doakan mudah-mudahan sekolah ini yaitu Zaid bin Zabi. Terus langgeng dan membawa manfaat bagi masyarakat sekitar Masyarakat yang ada di sekitar panjatan dan kulan prokus secara umum Dan mudah-mudahan bisa istiqomah untuk mendidik anak-anak menjadi soleh ke depannya Demikian kita cukupkan Wa bilaik tafukul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan aqidah, Menebarkan sunnah